Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Kali ini saya akan membahas tentang Bertemu Tuhan Atau bertemu Allah Ini fenomenal yang Lucu sekali sebetulnya Ketika tiba-tiba ada yang bertanya Oh Ustadz Apakah bisa katanya manusia bertemu Tuhan Atau bertemu Allah saya ketawa, lucu ini. Dan lagian pula saya bukan ustaz, saya bukan biayi, saya juga bukan ulama atau pencerama. Sebetulnya saya semimak. Hanya ini pertanyaan paling lucu dan konyol. Ya jelas konyol, karena saya merasa ini orang nanyainya pakai otak, orang nanyainya pakai pikiran. Nanyain tentang Allah yang tidak ketemu. Masa pikiran nyari Tuhan, dari mana pikiran bisa bertemu dengan Tuhan? Walau tapak ruh tidatilah, berpikir itu bukan urusan duniawi untuk apa yang diciptakan Allah. Walau tapak ruh tidatilah, jangan pakai pikiran kalau untuk bertemuNya. Walau tapak ruh tidatilah, dan jangan berpikir ketika bertemu Allah, bertemu darahnya, bukan pakai pikiran. Nah kalau pakai pikiran, jadi ujung-ujungnya kayak bertemunya manusia dengan manusia, bertemunya cewek sama cowok, bertemunya saya dengan anda, melihat, harus melihat wujud, harus melihat bentuk, itu bertemunya uh, Allah dengan makhluknya, jadi pakai pikiran, ujung-ujungnya jadi kayak benda, Allah itu bahkan jadi kayak makhluk, jadi kayak pikiran kita, menurut pikiran kita, uh, Allah di sana, dia di sana begini, akhirnya nyari daya, karena pikiran itu ujung-ujungnya, mewujudkan sesuatu yang harusnya itu bukan wujud wujudnya Allah wujud kidam bako ya kan ini sifat-sifatnya Allah wujudnya Allah bukanlah wujudnya bentuk tapi wujudnya Allah adalah dat. dan dan ini adalah meliputi seluruh ciptanya bahkan Allah ada di dalam benda, Allah ada dalam tumbuhan, Allah ada di dalam hewan, Allah ada di dalam jasmani Allah ada juga dalam rohani, Allah ada juga dalam rahmani, bahkan Allah ada juga dalam rabani. Ada tujuh tingkatan dalam diri dan semesta ini, yaitu Nafsu Amaroh, Lawama, sufiah dan Mutmainah, lalu Ruhani, Rahmani, dan Rabani. Nah Allah meliputi tujuh unsur tersebut dalam diri, yang paling dalam. Bahkan di dalamnya lagi ada lagi ruh, Kudus, Ruh Kudus ini menjaga empat unsur benda, benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani, menjaga empat unsur dunia. Ruh Kudus ini adalah Holy Spirit, pusatnya ilmu dan pengetahuan. Kalau sudah menyentuh Ruh Kedelapan, orang akan dicerdaskan dengan sendirinya tanpa belajar. Orang akan dicerdaskan dengan sendirinya tanpa guru. Ini Ruh Kudus, berarti dia sudah mencapai Ruh Kudus, sudah ke dalam, ke dalam, paling dalam. Dan dia bertugas untuk menjaga keseimbangan alam. menjadi paku bumi, benda tumbuhan, hewan jasmani. Dan di atasnya lagi, yang terakhir adalah ruh ilofi. Nah, ruh ilofi itu menjaga empat unsur duniawi juga menjaga empat unsur yang paling dalam. Paling luar empat, benda tumbuhan, hewan dan jasmani, paling dalam rohani, rahmani dan ilahi. Nah, ruh ilofi meliputi semuanya. Nah, ini meliputi alam atau itu akal bukan wahid nah, kalau bertanya bisakah saya bertemu Tuhan ya. itu makanya saya bertemu dengan Anda kalau saya manusia dengan manusia ketemu Tuhan itu meliputi bahkan bisikan hati saja Allah tahu bahkan apa yang dipikirkan oleh kita aja tahu tapi pikiran hati dan nafsu tidak bisa menyentuh Allah tidak bisa bertemu dengan Allah karena itu perangkat luar perangkat duniawi nah, sedangkan Allah bukan benda bukan wujud Allah itu adalah zat yang meliputi Sehingga Dari mana pertanyaan itu lahir? Dari orang-orang yang masih disarengat Tingkatannya, masih dari ilmu Katanya begini Katanya begitu, benar itu Katanya Allah itu begitu Ini kan Allahnya baru katanya Lagian Allahnya juga diekspor lagi Dari Arab, dari mana gitu Allah kok diekspor dari luar sih Allah itu tidak diekspor dari luar negeri Allah itu tidak diekspor dari luar diri kita. Allah itu lahir dari getaran hati ilham di dalam diri yang paling dalam dan yang meliputi semesta alam. Di dalam diri manusia ada benda, tumbuhan, hewan. Allah tahu. Makanya kalau kita pukul apa hewan, binatang, itu jangan dikira Allah nggak tahu. Walaupun nggak ada yang tahu. Bahkan ada istilah yang disebut integriti, integritas, integritas itu orang yang selalu tetap berbuat kebaikan walaupun tidak dilihat orang. Dia berarti memiliki integritas. Ketika orang berbuat kebaikan, pengen dilihat usaha sholat nih, sholat ke masjid jamaah, ingin selalu dilihat itu bukan integritas namanya itu ria. Dan ibadah orang pada umumnya saat ini kebanyakan ambil ria. Kebanyakan yang dilihat orang kebanyakan karena wujud. mau Kemana mau ibadah? Kemana ke rumah Allah? Oh iya udah, ustad saya doain ibadah ke rumah Allah. Salam ya buat Allah. Kalau nggak ketemu sama Allahnya. Ketuk aja pintu rumahnya, siapa tahu Allahnya lagi keluar mungkin. Lu salam aja ke pintu rumahnya. Nah Allah masa kayak manusia sih jadi punya rumah. Ya, tubuh jasmani, benda, hewan dan nah, alam semesta itu adalah rumahnya. Segala apa yang telah diciptakan Allah itu adalah wujudnya. Karena Allah meliputi wujud Allah itu wadannya menyatu. Tauhid wadanya wujud kod. Wujudki dan bakuh, lapatau mawadisi, kiamuhu binapsihi, wadhaninya kodak erodat. Ini kodaknya Allah itu menyatu. Irodatnya muncullah erodat dalam diri manusia. Bukan dari sini erodatnya. Bukan dari sini kehendaknya. Kalau dari sini, lahirnya wujud. Allah jadi kayak manusia. Allah jadi dibayangkan sama manusia. Bahkan Allah jadi disuruh-suruh ya Allah aku pengin begini ya Allah. Kalau kamu tidak mengabulkan uh, maka aku tidak akan menyembahmu lagi. Kan nah, memang siapa yang butuh? Bukan Allah yang butuh kita. Tapi kita yang butuh Allah. Terus bukan kita ya bukan kita yang harus bertemu dengan Allah, ya. Kitanya yang harus mendekat. Karena Allah itu sudah dekat sudah dari dulu sudah ada bahkan ketika Rasul tanya, "Wa insalani animan qarin kunuji budak wa'at kan ibadi pastaji buli." Ya Rasul, kalau umat mau bertanya jawablah bahwa aku itu lebih dekat dari urat leher. Jadi kalau bertemu dengan Allah bukan seperti bertemunya saya dengan anda, bukan seperti anda melihat saya harus ada bujukan. Bukan ini harus disingkirkan dulu pikirannya. Bertemunya dengan Allah bukan seperti bertemunya makhluk dengan makhluk lain atau dengan misalnya bertemunya orang dengan orang lain itu kan wajar. Kalau bertemunya Allah Allah kan meliputi. Nah bagaimana caranya? Bukan seperti manusia bertemu dengan manusia lain. Karena Allah sudah meliputi di dalam dirinya. Kitanya yang menjauh. Allah kan selalu dekat. Kitanya yang menjauh. Apa yang membuat menjauh dengan Allah? Pikiran. Nah, buktinya masih bertanya. Bagaimana bertemu Allah? Lah, bertemu Allah. Alah, Allah sudah kan ada dalam diri kita. Allah sudah meliputi diri kita. Kitanya aja yang masih membentengi. Kitanya saja yang masih belum peka. Belum membuka diri. Ini ibaratnya tubuh ini jasmani ini seperti botol. Ini ibarat botol. Nah, botol kita ini udah terlalu banyak dimasukin hal-hal yang kotor. Ilmu dari luar katanya begini. Dulu kan pernah juga ada tren e, pembicara atau laboratorium kata, -kata. Saya menyebutnya laboratorium kata-kata. Mario, Mario apa ya? Mario Tunduh. Eh, Mario Bros, ya? Eh, lu lupalah. Pokoknya dia terkenal tuh sama sekali tidak tertarik ketika menurut dia. Mampu kata beginilah, begitulah, berbicaklah, ini, ini, itu. Ah, itu kan cuma labar tentang kata-kata. Kalau kita cerna, itu kita juga tidak nyetek apa-apa, tidak -apa, mengubah kita. Kata bapak saya, kakek buit saya juga. Ngapain sih kamu percaya apa kata-kata orang itu cuma kata-kata? Itu cuma katanya. Ini baratnya labur hitam kata-kata ini, ibaratnya. Ibaratnya itu botol gitu dimasukin air air kopi, jadi keruh dalam Itu kan cuma dari luar masuk ke dalam dipelajari dipikirkan dihafal ke pikiran caranya berbuat baik itu begini loh caranya berbuat baik itu begitu loh begini itu kan baru katanya ini baru mengendap di pikiran sedangkan pikiran ini adalah tutup botol lo bagaimana kita bisa menerima bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah, bagaimana kita bisa tahu Allah, mengenal Allah kalau seandainya tertutup oleh pikiran sedangkan pikiran kita dipenuhi dengan kata-kata, laboratorium kata-kata makanya saya satu-satunya orang yang tidak pernah membeli yang namanya ISQ itu apa sih bukunya? oh ini lagi tren loh, ISQ, Emotional Spirit Wizard katanya pas saya lihat bukunya, ini orang paling bodoh <tuh>, sedumin Wah, my bias sih. Warik ngajarin pony karena apa? Begini. Ini orang enggak mengena diri. USQ katanya emotional spirit question. Eh, terus katanya otak kita itu ada dua, IQ dan EQ katanya. Emotional uh, intelligent question dan emotional question. Mana katanya otak otak intelligent question itu di, di, di kanan di kiri katanya. Intelligent. Kalau A, emotional katanya di kan katanya di kanan, ini kita plus Saya satu-satunya orang yang menolak buku itu dan saya langsung katakan kepada mereka. Bahkan saya bertemu entah dia masih ingat atau sa, e, lupa dengan saya. Karena waktu itu saya seorang apa lagi pameran bareng IJC dan saya waktu itu pamerannya pameran kaligrafi. Nah saya ngobrol, kata saya, apa alasannya anda mengatakan bahwa dalam diri kita ada otak kanan dan otak kiri yang membuat orang bekerja. Kata dia bahwa dalam otak kita ada yang disebut intelligent question. Nah, pertanyaan saya, question itu berasal dari kata apa? Kuota, limited. Kuota itu memiliki limited. Seperti internet, kalau Anda melihat saya namun internet ada limitnya kan. Kalau namanya kuota. Kuota itu ada limitnya, kuota. Quotient. Intelligent question. Emang intelligent, kecerdasan, pikiran itu memiliki keterbatasan seperti ya dalam video sebelumnya ketika membayangkan angin pikiran tidak bisa membayangkan angin karena itu perangkatnya harus pakai rasa Uff, angin kan perlu pakai rasa harus terasa dirasakan oleh rasa tubuh tapi pikiran hanya bisa membayangkan benda bendera yang tertiup angin daun yang tertiup angin ya jadi artinya pikiran terbatas kepada hal-hal imajinasi kepada hal-hal yang berbentuk wujud benda sosok harus ada sosoknya nah kalau emosional kita nggak pernah tahu emosional katanya otak kanan emosional, tapi sebagai saya tidak ada ya, yang disebut otak kanan dan otak kiri, yang disebut otak kanan dan otak kiri kayak seperti tangan kanan dan tangan kiri itu cuma cuma cuma robot, cuma digerakkan. Yang menggerakkan itu sebetulnya mamalia kortek, terus reptilian kortek dan di dalamnya lagi ada otak belakang. Bahkan ada lagi yang lebih dalam lagi yaitu kelenjar pineal. Penial ini cemara bukan cemara jadi kayak bentuknya kampung cemara tapi bedanya sedikit persen porong itu sebetulnya konektor pikiran itu karena konektor jari pinal dikoneksinya oleh jiwa, oleh hati ilham hmm. baru dia bisa bercahaya Nah kalau ini sebentar ini cuma cuma ototnya ya balik lagi saya. Terus fungsinya emosional kue sangat-sangat emosional itu kan rasa, emosi, ya kan? Ego ini ada kuasa kuasin itu kan keterbatasan. Nah kata saya kalau saya tampar anda terus anda tahu nggak sadar nggak anda diliputi nafsu berbati nampak lagi kata saya nggak sadar kan bahkan ketika saya tidur kalau anda tidur pun kata saya kita nggak tahu batasnya antar tidur sama malai iya ya lah kenapa dibatasi dengan emosiin nah, kenapa emosi itu dibatasi disekat oleh emosi nah, kalau begitu menganda membatasi emosi apalagi spirit kata saya emosional spirit question lah masa spirit dibatasi ini ceritanya jadi lucu, ini ceritanya jadi kayak lampu aladin. Jin dimasukin ke dalam teko, itu jadi terpembodohan. Masa ada jin bisa masukin teko? Jadi itu kan udah, ruh wow, itu jin itu udah udah udah sopir bisa di dimasukin ke dalam teko atau dimas jin dimasukin ke dalam botol. Gimana ada jin bisa masukin botol? Kan jin itu udah udah kayak angin itu tanpa bentuk, ruh masukin botol Masa dibasukin tehekong sekelampu aladil bodohan itu namanya ini sama dengan emosional spirit question, emosi sama spirit kok dibatasi sama question ini nah, harusnya loh, terus apa yang bagus dong loh, bukan emosional question harusnya intelligent question tapi intelligent emosional ini bukan emosional spirit question juga tapi intelligent emosional spirit atau emosional spirit intelijen Ini kecerdasan Kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual Bukan keterbasasan emosi Dan keterbatasan sosial Jadi anda ini adalah Orang yang mencari tahu Rabah-Rabah Tuhan dengan akal pikiran Itu yang saya tangkap Dari buku ini ya, Memang begitu, kan saya mencari-cari Gak akan ketemu dengan pikiran Itu kan cuma kata-katanya Begini katanya, anda cuma nabur-nabur Kata-kata menjual ayat-ayat lagi -ayat itu yang benar-benar profesor amerika leger gak berani menyebut Emotional question Nyebutnya intelligent emotional, Bukan spirit question, tapi intelligent spiritual Kecerdasan spiritual Dan tidak bisa dibatasi karena emosi dan spirit Unlimited Tanpa batas Kalau pikiran berterbatas, tapi terbatas, nafsu terbatas Tapi kalau spiritual itu tidak terbatas Dan Tuhan itu tidak dibatasi, hanya Ketika muncul di dalam wujud manusia, dia terbatas oleh pikiran. Dan pikiran ini selalu menganggap bertemunya itu seperti bertemunya. Mantuk dengan makhluk lain. Bukan. Ini yang harus dibongkar dulu. Ini seperti botol. Tubuh ini seperti botol. Pikiran ini seperti tutupnya. Pikiran hati dan nafsu itu seperti tutup. Dibuka dulu, dikeluarin dulu air di dalamnya. Kotoran-kotoran yang dari katanya buku ISK yang katanya buku apa uh, Mario Tanjung itu Mario Bros begini katanya benar itu begitu itu masa sampah semua karena semuanya dari mana dari luar masuk dalam pikiran cuma menadap di pikiran bisa bertemu dengan Tuhan gak bisa karena Tuhan tidak bisa disentuh oleh pikiran tapak kurpihonkilah wala tapak kurpidatilah pikiran itu untuk duniawi benda tumbuhan hewan jasmani bagaimana caranya untuk untuk apa untuk dekat dengan datnya Pikiran harus diupas dulu. Pikiran hati dan nafsu diserahkan dulu sama Allah. Barulah mencapai papat kelima pancar dari keempat ini nafsu mutmainah melintas ke rohani. Inilah yang disebut jannah. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainah irjii ila rodiqi rodiyatah marbiyah padaulil jannah. Jannah ini ada di rohani dan itu adalah dat. Itu adalah rasa. Terus lalu dia meningkat lagi ke Rahmani. Di Rahmani inilah dia akhirnya jadi memiliki banyak ilmu yang tidak belajar. Tidak ada gurunya. Jadi jangan pernah lagi ada bertanya, siapa guru saya? Lah, kok masih berguru ke katanya? Lah masih berguru ke ini begini, katanya begitu. Itu cuma jadi laboratorium kata yang akhirnya seperti seperti ini. Cuma jadi endapan kotoran di dalam botol itu. Dan itu harus dibongkar lu, harus dipeluhkan lu Baru kita bisa menerima Baru kita bisa terbuka, baru kita bisa Islam Islam Islamlah hanya kepada Allah, berserah dirilah hanya kepada Allah Jangan berserah diri ke orang, jangan nge ke orang Ya itu kan baru kata-katanya, meskipun itu benar Tapi itu belum diserah, dirasakan oleh diri kita, bukan kita Karena Tuhan itu bukan katanya Bukan diekspor dari luar, tapi harus dirasakan Diserahkan pikiran, hati, dan nafsunya Barulah kita bisa menjumlah menyatu Tauhid, ahad Sehingga Allah menjadi akbar Dibesarkan diri kita Dibengertikan, inilah disebut Rahmani Ar-Rahman Allah maha Orang-orang yang diberi rahmat Itu akan bisa memahamkan bagaimana cara membayankan Bagaimana cara menerangkan kepada orang lain agar orang paham Tuhan itu tidak terpisah dari mahluknya Tapi larut meliputi ahad Bismillah Bismillahirrahmanirrahim irman dan Nah nanti wujudnya adalah yang dijamai oleh Allah itu sifatnya karena irman dan rohim. Ini dikit dikit tak. Oh, wow, opir ini. Wah wow, pasif ini. Wah wow, tidak sesuai dengan pikiran. Yailah. Ya iyalah. Karena pikiran yang membentangnya ini jadi tersekat-sekat. Siapa yang menyekat-sekat? Pikiran. Ini beda Ini begitu. Karena kita masih eksis dengan pikiran. Kalau tempat pikiran sudah lepas, sudah lost. Seperti lautan dan semuda yang luas Semuanya adalah saudara Saya dengan Anda adalah saudara Anda yang melihat saya Saudara, kita semua bersaudara Karena Kanapsin wahidin Bagikan satu jiwa, walaupun agama Anda Hindu Walaupun agama Anda Kristen Bagi saya adalah saudara Karena di ayatnya dijelaskan Al-mu'min wal-mu'mina ihwatun Siapapun yang beriman kepada Tuhan Laki-laki atau perempuan adalah Saudara Ikhwan, saudara, makanya saya tidak membatasi persaudaraan ini dengan agama. mau anda Kristen, mau anda Hindu, mau anda Buddha, mau anda Yahudi, mau anda percaya kepada sang Sanghyang Widi, kejawen, bagi saya anda adalah saudara saya. Karena semua manusia sama kalau dari rasa, hanya beda kata saja dan bahasanya. Tapi kalau rasanya sama, tapi kalau Kenapa anda membuat pemisahan-pemisahan dan sekat-sekat dini dengan pikiran yang eksis? Kenapa anda berpikir, oh manusia bisa bertemu Tuhan? Ya, itu mah pertanyaan bodoh. Manusia bertemu Tuhan? Lah, bertemu memang bertemunya dengan pikiran, bukan dengan pikiran, dirasakan, diserahkan. Jadi, jangan terlalu percaya pada apakahannya. Itu cuma laboratorium kata mengkata, atau misalnya argin aja kayak gitu nyitalin buku-buku itu cuma laboratorium kata-kata ujung-ujungnya nyari duit bro dan orang Indonesia memang waktu itu lagi haus akan spiritual tapi secara tidak sadar dia dibodohkan dibodogi masa emosional dibatasi masa spiritual dibatasi dengan kuasin harusnya juga intelijen spiritual intelijen kuasin bukan emosional spiritual akhirnya sekarang jadi istilah uang oh, takkanan emotional quotient tak kiri IQ. Enggak ada itu istilah EQ, emotional quotient. Ada juga intelligence quotient. Intelijen emosional. Intelligence quotient, intelijen emosional. Emosional tidak memiliki keterbatasan. Dia hebat. Perasaan juga tidak memiliki keterbatasan. Spirit apalagi. Jadi tidak ada yang disebut emotional spirit quotient. Ada juga emotional spirit intelligent kecerdasan, intelijen, emosional, spirit jadi kalau ada kata lagi emosional spirit, itu pembodohan masa spiritual dibatasi, itu sama dengan anda adalah makhluk berpikir yang meraba-raba dan mencari tahu dalam kedelapan meraba-raba, oh, wah oh, gajah ini wah oh, gajah itu bulat, ini kayak bumi, padahal yang cuma perutnya doang terus, wah oh, gajah itu kayak pohon. padahal yang dipegang cuma kakinya doang, Oh gajah itu kayak kayak pedang lo keras padahal yang dipegang cuman gadingnya doang oh gajah itu kayak karpet loh padahal yang dipegang cuman telinganya doang seperti itu Anda mencari-cari tahu tentang Tuhan dalam kegelapan karena dengan pikiran terus dia tanya lagi ke saya loh terus anda sendiri apa nah, kalau saya ini makhluk spiritual saya ini makhluk nur yang dilahirkan ke dunia dan diutus oleh Tuhan berarti dilahirkan kan diutus, karena kita tidak pernah menginginkan bukan dengan orang tua, bukan dengan saya tapi berarti kan erodatnya Allah dilahirkan ke dunia, diutus untuk apa? agar menjadi manusia saya tidak mau mengaku Tuhan, saya tidak mengaku Tuhan, saya tidak mengaku Nabi saya apalagi rosoh, saya manusia, saya manusia biasa diutus oleh Tuhan ketika lahir ke dunia untuk menyampaikan bahwa kita itu makhluk nur bahwa kita itu spiritual yang menjadi manusia dan bekerja melalui alamkau pikiran jadi dari dalam dan sifat asma apa saya menyampaikan dengan asma dan menyampaikan dengan apal saya itu dari dalam nah kalau eski buku-buku kayak gitu labar -labar, dia merabah-rabah dalam kegelapan menceritahu Tuh, Tuhan nah, yang akan ketemu bro sampai kapan itu gak akan ketemu dengan Tuhan kalau dari pikiran karena pikiran itu bukan perangkatnya malah pikiran hati dan nafsu Serahkan sama Allah, Islam berserah diri, Dharma diserahkan darimu kepada Allah, bakti itu yang harusnya anda lakukan, bukan berpikir, bisakah manusia bertemu Tuhan? Ya lucu itu, nah pertanyaan pikiran yang gelap, nah pertanyaan seperti botol yang hitam, bongkar dulu bro botol, keluarin dulu air kotornya. Buka dulu tutupnya, ya. Baru bisa diisi dengan air yang jernih. Terima kasih. Semoga video yang saya sampaikan saat ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.